Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan politisi Adi Masardi. Mas Adi, apa komentar Anda? Pertama kan ini para pemuka agama ini kan bukan hanya mengkritik tapi tapi dia juga menyampaikan apa yang dirasakan oleh umatnya di bawah ya. Perasaan-perasaan umatnya ini kan kemudian disampaikan kepada mereka, mereka juga melihat sendiri kemudian menamaya kira-kira mencocokkan dengan keadaan kemudian juga ada diskusi dengan kalangan intelektual juga kemudian muncullah akhirnya kata pemerintah ini pembohong. Nah, saya kira ini prosesnya proses yang panjang sehingga uh, ee kebohongan ini bukan hanya sekedar kritik tapi memang hal yang yang yang merasa menurut mereka harus disampaikan karena uh, semua janji pemerintah, semua kewajiban uh, pemerintah terhadap warga negaranya kan diabaikan. Nah, sementara uh, pemerintah di uh, sibuk dengan koalisinya, sibuk dengan merdam Isu sana iso sini dengan dengan menjual isu ini menjaluh isu sana gitu lo jadi hampir tidak ada uh, kewajiban pemerintah yang dilaksanakan untuk ayat Apakah itu dapat dibuktikan buktinya misalnya Bagaimana kesulitan hidup rakyat mengenai masalah pendapatan yang terus- menurun tingkat kesejahatan yang terus- menurun la 8 bi ya, yang yang yang tidak pernah bertambah malah justru berkurang ada PHK di mana, -mana. ini enggak ada kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan pemerintah untuk masalah ini contoh paling gamblang misalnya ketika masyarakat mengeluh soal harga cabe pemerintah Presiden Indonesia hanya menyatakan bahwa sebaiknya kita menanam sendiri ini kan pemerintah lepas tanggung jawab kemudian ketika terjadi di dalam eh, menanggapi anomali cuaca Pemerintah, Presiden Yudhoyono, hanya menyatakan bahwa petani harus kreatif. Nah, kalau menyatakan begitu juga pasti para petani, masyarakat tidak akan kreatif menanggapinya. Jadi apa yang disampaikan tokoh agama memang ceritan rakyat ya? Iya, karena mereka sendiri kan tidak akan mengatakan begitu kalau umatnya happy-happy saja. Dan buktinya kan ketika para ulama, para pemuka agama ini mengatakan seperti itu, rakyat kan mengamini semua, ya memang kemudian... Uh, muncul tambahan-tambahan kebohongan-kebohongan, daftar kebohongannya makin panjang-makin panjang. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh para pemuka agama ini bukan sekedar kritik atau bukan sekedar uh, mereka ingin ingin mencari perhatian, tetapi memang uh, uh, undeg-udeg yang muncul dari umat yang sudah berjalan bertahun-tahun. Demikian Adi Masardi, saya Kiki Wijaya.